بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعب بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يؤمن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده Ikhwati Rahimani Warahimakumullah Alhamdulillah setelah kita Membahas Tentang Mertu'atul Asma Isim-isim yang dirofakkan Maka pembahasan kita kali ini Sampai pada pembahasan tentang Attabik, yaitu pembahasan tentang attabik. Apa itu tabik? Nanti insya Allah akan kita bahas tentang penjabaran dari attabik ini. Baik, tabik adalah kata yang mengikuti hukum kata sebelumnya ditinjau dari sisi eal. Jadi tabik ini dia mengikuti kata sebelumnya. Dari sisi Iqrabnya Apabila Iqrab dari kata sebelumnya itu Rofa Maka tabiknya ikut Rofa Demikian pula apabila Kata sebelumnya itu Iqrabnya adalah Nasob Maka tabik Demikian pula dia Iqrabnya adalah Nasob Demikian pula apabila Kata sebelumnya itu Jer ha, Jep maka tabiqnya ikut jar. Oleh karena itu maka tepat sekali apabila pembahasan tabiq juga kita ikutkan dalam pembahasan tentang marfuatul asma. Ya, tentunya tabiq pada isim-isim yang marfu. Tentunya pembahasan kita karena pembahasan kita adalah permasalahan tentang marfuatul asma. Isim-isim yang dia itu Rafa, maka tabik Pada pembahasan kita adalah Pembahasan tabik Pada isim yang marfu. Kita ambil contoh untuk dapat memahami Istilah tabik ya. Kita ambil contoh misalnya Ada susunan kalimat Kita perhatikan Ja'a ya. rojulun kerimun Seorang Laki-laki yang mulia telah datang. Nah, untuk dapat memahami istilah tabi dengan baik, kita perhatikan pada kalimat rojulun, ya jaa rojulun garibun. Rojulun dia itu e arabnya Kita perhatikan dengan cirinya yaitu Dhammah ya cirinya lemah. Nah, ada kata di belakang rojul yang dia itu mengikuti rojul dari sisi e yaitu apa? Karimun. Kita perhatikan Karimun dia juga rofak, ya. Karena kata sebelumnya adalah rofak, maka Karim ya, maka Karim ini dia mengikuti rojul dari sisi e yaitu na rafa. Nah, untuk dapat memahami dengan lebih baik lagi kita perhatikan contoh kalimat yang kedua supaya lebih jelas pemahaman kita tentang istilah tabi' ini. Misalnya kalimatnya kita rubah, bentuk kalimatnya kita rubah. Kita perhatikan raaitu rajulan kariman. Aku telah melihat seorang laki-laki yang mulia. Kita perhatikan rojulan kariiman. Ya, rojulan kita perhatikan dia e-arabnya ya Nah, kariiman dia bentuknya juga nasof. Kenapa demikian? Karena rojulan yang merupakan kata sebelumnya dia mempunyai e-arab maka demikian pula kariiman dia juga nasof. Ya, karena dia mengikuti kata sebelumnya dari sisi Arab Ya, mungkin itu dapat kita pahami dengan baik, nanti insya Allah kita akan lebih jelaskan detailnya pada pembahasan-pembahasan berikutnya Ya, intinya apa? pada contoh kalimat di atas ya, rajulun maupun rajulan, ini merupakan kata yang diikuti kalau dalam istilah bahasa Arab kata yang diikuti ini dinamakan dengan masbuq Ya, yang diikuti. Adapun karimun, ha, demikian pula kariman, maka inilah kata yang mengikuti atau yang kita istilahkan dengan tabik, gitu tadi. Ya, jadi karimun ataupun kariman dialah tabik, ya, kata yang mengikuti. Baik, untuk selanjutnya. Ya sebelum kita lebih detail lagi membahas permasalahan ini perlu kita sampaikan bahwasanya tabik yang bentuk jamaknya adalah tawabik dia itu terbagi menjadi empat kelompok ya ada empat jenis tabik ya empat jenis kata yang dia itu ekranya mengikuti kata sebelumnya. Apa itu? Yang pertama adalah An-naqtu An-naqtu, na'at Ya, an na'at na ya, na Kalau Dalam Pembahasan na'at nantinya Ya, matzbudnya Kata yang diikutinya Ini diistilahkan dengan manut. Jadi lebih spesifik lagi Ya, matzbudnya Dinamakan dengan manut, ya Kemudian kelompok yang kedua adalah al hatfu yaitu atof, ya. Lebih spesifik lagi, mazbuknya nanti dinamakan dengan maktuf, ya, maktuf. Kemudian eh, kelompok yang ketiga adalah atau ya. Nantinya mazbuknya, ya, lebih didespesifikankan, dilebih, uh, dispesifikasikan atau lebih spesifik, ya, diistilahkan dengan al-mukakkat, ya, dengan al-mukakkat. Baik, kemudian kelompok yang selanjutnya, kelompok yang terakhir adalah al-badal, ya, Al badal Nah, kalau al-badal ini masguknya diistilahkan nanti dengan Mubdal minhu. Mubdal minhu. Mungkin antum semuanya tidak usah terlalu dibusingkan terlebih dahulu dengan istilah-istilah ini InsyaAllah kita akan jelaskan satu persatu InsyaAllah ta'ala